kata penanya apa hukum memakan daging bekicot bahwa ikhwanna bahwa yang haram itu ialah apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya yang halal yaitu apa yang tidak disebutkan keharamannya oleh Allah dan Rasulnya hukum asal dari segala apa yang di muka bumi ini adalah halal karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ウォラディー・コラコラコマフィル・アロディ・ジェミアン・トゥマスタワー・イラ・サマー・イファ・サワー・ウォン・サバー・サマワー・ワー・ウォー・ビクル・シェイイン・アリーム・ディアラ・オー・ヤング・マンチェプター・カン・バギ・カリアン・セ・ガラ・パイン・アダ・ディ・ムカ・ブミ・ジャディ・セ・ガラ・パイン・アダ・ディ・ムカブミジャ halal maka dengan pernyataan Allah di ayat ini segala apa yang dimukabumi hukum asalnya halal karena untuk kalian kecuali yang disebutkan keharamannya oleh Allah dan Rasulnya yang disebutkan keharamannya oleh Allah dan Rasulnya yaitu babi kemudian、uh, daging babi kemudian apa、uh, kamer kemudian bangkai juga kemudian u ruturutan、uh, b a n、uh, uh、g k a i a p a k a h b i n a t a n g y a n g d i s e m b e l i h Bukan Karna e Allah a t a u b i n a t a n g y a n g j a t u h Mati j a t u h d a r i k e t i n g g i a n t e r u s Mati a t a u d i t a n d u k o l e h t e m a n n y a Mati Urututan r u b a n g k a i s e m u a n y a i t u Ya i ni b a n g k a i i t u i a l a h Yang m a t i n y a i t u マラー・ウ a ッパニャン・ブレー・ム・コモディアン・ジュガ・タ・マス・バランヤン・ハロム・ヤ・ラ・コット・カナ・ロ・ソル・ロー・マラ・ラン・マン・ humble seeing ハロスマンボーノメマン。 jenisnya,、ha? kemudian juga binatang yang telah dinyatakan najis oleh Rasulullah Sallam, yaitu anjing. Maka segala yang najis itu adalah haram. untuk dimakan dan diminum、eh? dan tidak sebaliknya tidak mesti yang haram itu、eh, najis tapi yang najis pasti haram dimakan dan diminum, sebab apa? membabila a u l a h disentuh aja n g gak boleh apalagi dimasukkan ke perut kan begitu バゲトバラオラママハミ。Kulu najasa haram, walali a x i h i s e m、ah、u a y a n g n a j i s itu, y a n g d i a n g g a p n a j i s o l e h s y a r i a h o l e h a l l a h d a n r a s u l n y a itu haram u n t u k dimakan dandiminum.Walali axihi d a n t i d a k las h e b a l i k n y a Tidak mesti yang haram itu najis Nah kecuali adanya Keterangan dari Atau dalil dari syariah tentang najisnya Maka anjing ini termasuk Binatang yang najis Dan otomatis Dia pun menjadi binatang yang haram Untuk dimakan disentuh aja najis apalagi dimakan、ya. kemudian binatang yang bercengkram berkuku cengkram seperti burung elang ini haram a h あなたはそれを忘れないように言うように言うように pengharaman kodok itu bukan karena hidup di dua alam tetapi karena dilarang membunuh kodok maka haram pula dengan ini otomatis haram untuk memakan kodok, daging kodok adapun masalah bekicot dari kriteria binatang-binatang yang haram untuk dimakan tidak terdapat kriteria itu、eh? <tuh> maka tidak termasuk daripada yang diharamkan hanya saja masalah selera dan masalah mabarot apakah ada m a t o r r a t b u p a n y a menimbulkan penyakit atau tidak nah, termasuk dari tambahan barang yang diharamkan untuk dimakan dan diminum ialah benda yang menimbulkan m a t o r r a t seperti minum b a i k o n a d a haram マスキーポン、バ m コン、ディダ a シュ a ッキン、u ハラマ h ア、デ a ダルム、アロコランウォッソンナ、ディダピハラ a カラー、アダウン、ソル、a ハラマン、バデニア、イト、マドラッ。 maka ini haram seperti minum rokok tidak disebutkan keharamannya dalam Al-Quran a Al s u n a h tetapi karena mengandung unsur m a d o r a t maka itu menjadi haram haa demikian pula makanan kalau makanan itu menimbulkan mazorrat, maka itu menjadi haram kalau bekicot itu tidak menimbulkan mazorrat ya tidak termasuk dalam kategori benda-benda yang diharamkan begitu nah